キ a リ t i ギ a アップド a マ i ルシ a t ンマ l ヨウリオダタン u リパカンバウム、ロシアトライン、パラキタ a マハリビス、アヤトラフィアキテミッマキー、イモヤコワリエセ。キカロマリア n ブリ a ウ、イトボ s ビトウ、トリサニアアップドソマキトゥワド。 シュクラン、おっしゃる。 アサラモアレイコム a ラハマ u ラワバロカートダリポニーサム s e ンサラムニャクリハタニャンバニャン l ン a ダンフォワサスナイブイブ a ハツ a アア a ハ a ドリ a アハンドリラワサラ l ワ i ラモアララシューリラセイデ h ナモハマンエブネイ アブディラウォアラアリヒワソハビヒワモウワラ h ィカロウジュニアア a ウィス n ィサマスマガ g レティバティバアジマインヤンサマサマギターハマテアランカメカ hari ini baru kelihatan benar jelas fotonya sebentar lagi diupdate status Insya Allah yang sama-sama kita hormati Mbak April kemudian alhabaib alafadil alulama aluzama yang besar tidak dapat saya sebutkan gelarnya yang kecil tidak disebut namanya Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala Amin Ya Alamin. Hari ini yang datang jauh-jauh semua Korinya Ustadz Darwin Hasibuan Dari Sumatera Utara Penceramahnya Ustadz Abdul Somad Di bawah Sumatera Utara Riau Lalu kemudian Tadi di undangan Saya sudah melihat itu Ada Bang Haji Roma Kemudian ada Ustadz Somad Fotonya di bawah Dalam bayangan saya Bang Haji akan nyanyi Saya ceramah. Ketika sampai saya kaget. Loh kok Bang Haji ceramah? Berarti saya nyanyi. Ini salah susut. Mudah-mudahan insya Allah saya terus terang gak pandai nyanyi ini. Tapi di ujung tadi yang terakhir Bang Haji tadi lagunya apa? s Ibumu ya. Ibumu. Ah, maka kita bahas judul kajiannya Agar nyambung Judulnya adalah Sepuluh keutamaan perempuan Saya, kenapa Ustadz bahas perempuan? Karena saya lihat perempuan semua Nanti kalau bapak-bapak Saya r ubah judulnya Sepuluh keutamaan bapak-bapak Hebat acara kita ini Luar biasa Saya diberikan buah-buahan Ada anggur, ada Jeruk hebatnya tempat kediaman Ustadz Solmen Pohonnya n gak g ada, buahnya ada Tapi dibalik ada pohonnya, malah buahnya n gak g kelihatan Pohon durian Oleh sebab itu saya n gak pandai ceramah, ngalor, ngidul kata orang Jawa Ada semua orang sekali ceramah, semua bisa dia bahas Dari Obama sampai Ahok selesai Saya hanya bahas sepuluh ini saja Kalau selesai, insya Allah ceramahnya selesai. Tapi dalam satu kasus, saya juga pernah enggak selesai ceramah. Sebentar aja, karena saya melihat ada ibu-ibu menguap dua orang. Saya langsung berhenti. n a h t a n y a yang menguap, kumur-kumur, ini ada air. banyak. Yang pertama, nanti kalau saya lupa tolong ingatkan. Yang pertama ketika Nabi masuk ke dalam surga, maka kemudian Nabi melihat i m r o a t a n b a d a r o t s n i Ada seorang perempuan yang ingin mendahului saya. Ingin melomba saya masuk surga. Maka dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama masuk surga itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Bukan laki-laki. Tapi yang masuk pertama l a g i Nabi Tapi diantara umatnya Yang masuk surga pertama adalah perempuan Dan Nabi bertanya, kamu siapa? Maka perempuan itu menjawab Saya adalah orang yang menyantuni anak yatim.、Okay. Seorang perempuan Suaminya sudah meninggal Tapi pada saat foto acara wisuda anaknya, lalu tukang moto nanya, Bu, Bu, suaminya mana? Kata si ibu, suami saya sudah meninggal dua puluh tahun yang lalu. Loh, kok sekarang bisa tetap bertahan? Karena saya tidak pernah merasa suami saya itu meninggal. Walaupun kami sedang buka bersama seolah-olah papah ikut makan sama kami. Walaupun kami sedang wisuda Tidak kelihatan orangnya Tapi seolah-olah dia bersama kami Makanya sekarang sudah d i s u r v e i Angka janda Lebih banyak daripada duda Kenapa? Karena duda biasanya Begitu istrinya ninggal langsung mati Tapi ibu-ibu Bisa bertahan menyantuni Anak yatim Tapi ibu yang sudah menikah lagi Jangan minta cerai pulang dari pengajian ini tetap jaga santuni anak ya, yatim. y a Ibu-ibu, santuni anak yatim. Ya, anawakafilul k yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim, k e h a t a i n i fil j a n a Seperti ini dekatnya dalam surga, setiap diusap kepalanya, maka setiap helai rambutnya hasanat. Kalau kita doa Rabbana Atina Fidun ya. h a s a n a satu Tapi dalam hadis itu dikatakan Setiap helai rambutnya h a s a n a Kebaikan, kebaikan, kebaikan Makanya setiap nyantuni anak yatim Usap kepala Setelah, usap kepala Kenapa? Karena setiap helai rambutnya ada paha、Alah. Tapi jangan dipahami hadis ini tekstual Ada ibu-ibu yang mahamin e hadis ini tekstual Yang dia usap, yang gondrong-gondrong aja Yang gundul dia n g gak usap Ini maknanya biarpun anak yatim itu gondrong atau gundul, pahalanya sama. Jangan d i b e d a b e d a k a n Nanti yang anak yatim perempuan dia nggak usah. Kenapa? Pakai jilbab, Pak u s a d Nggak kena rambutnya. Maka ini sama. Maka santunilah anak yatim. Perempuan yang menyantuni anak yatim. Maka dia sama dengan Nabi dalam surga. Seperti jari tengah dan jari telunjuk. Kira-kira berapa jarak jari telunjuk dengan jari tengah? Ada sepuluh sentimeter, gak ada, tapi beginilah dekatnya. Masa semuanya dekat dengan nabi seperti ini, Pak Ustadz? Tergantung sodakohnya. Kalau lima juta dekat, tapi kalau lima ribu ya, nonton layar tancap lah. Seperti nonton sepak bola pakai tiket, kalau tiketnya itu tiket VVIP, very very important person. itu dekat betul, jangankan pemain sepak bola, bulu kaki pemain bolanya kelihatan tapi kalau dari jauh kadang-kadang bolanya bulat kadang-kadang bolanya lonjong tiba-tiba datang angin kencang, terbang layar tancapnya sekalian, oleh sebab itu ibu-ibu mau cepat masuk surga mau dekat Nabi Muhammad SAW oleh sebab itu santuni anak yatim Dah, selanjutnya kita bahas, yang keberapa? ヤンキャドワー、カローサイア・ルパー・イ、si、ン、ah ah ・ a テン、カロー・スーダ・ボサン・ランジュア・ジャヤンキス・フルオ・ウサヤンキドワー、カティ・カナビ・ディタニオレ・サーバー、マン・ア・ア・コ・ナス・ビ・ウス・ニ・ソー・バティシャパオラン・ヤン・ファー・イライア・マンダ・パッカン・バッティコ、アパカ・ウスタコ、アパカ・グ・グ・ウ・アパカ・キエイコ、アパカ・アヤコ、LUNAB ・ビ・マンタ・カン・オム・モカ。 Um Muka, Sumpaman, Um Muka, Your Mother, Emakmu, Ibumu, Mbokmu. Saya belum pernah ketemu hadis yang nyuruh Ustadmu, Ustadmu, Ustadmu. Saya manggil anak saya, Hai anakku, sini, kamu harus berbakti kepada ayah, karena NabiMu pernah berkata ayahmu, ayahmu, papamu belum ada, tapi ibu. Kenapa ibu dapat tiga? Karena ibu melakukan tiga yang tidak bisa dilakukan laki-laki, melahirkan, mengandung, menyusukan. Kalau ada laki-laki yang pengen dapat tiga, cobain nih yang tiga. Ngandung, saya kalau disuruh ngandung sembilan bulan sepuluh hari, ambil kelapa diikat. Menyusukan anak, melahirkan anak. Ibu-ibu zaman dulu melahirkan anak bersimbah darah, nyawa taruhannya. Bukan seperti ibu zaman sekarang Operasi sesar Melahirkan seperti Lahir langsung Oleh sebab itu Maka sayangi ibumu Sayangnya saya n gak g bisa nyanyi Ibumu sayangi ibumu Nanti saya coba ibu-ibu ketawa semua Saya grogi Sayangi ibu Sayangi ibumu Kan? Keluar juga lagu saya jadinya マ a タイダー a ーカム e アンカラン e ウティダーマムリア a カ a イブムタニ a ン a ランヤングアシルイ n a n ニアンウスタソ a メンタニアンバアプリルバゲマナムレ u ムアンディカパダイブニアンダウ umurnya berapa 80 tahun terus kami beri makanan enak eh malah dia ngomong ke tetangga a n a k ィア nggak ngasih makan バ a ューショーで、バジューショ n で<笑>、バジューショ i h a ジューショー a バ u ューショーで、a ジュー i ョーで、バジューショーで、バジューショーで、バジューショー o バジューショーで、バジ b ーショーで、バジューショーで、バジューショーで、バジューショーで、バジューショーで、バジューショーで、バジューショーで、バジューショーで、バジューショーで、バジューショーで、バジューショーで、バジューショーで、バジューショーで、バジューショーで、バジューショーで、バジューショーで、バジューショ nggak terbaca dibuang berdosa Orang tua seperti Quran l a p u k dibaca nggak terbaca, dibuang berdosa. Lalu gimana caranya? Diam aja, nikmati, sampai hilang sendiri. <tuh> nanti sampai masanya kita juga akan t u a Kita akan punya anak. Ada satu dosa yang dapat di dunia, di akhirat dapat lagi. Kalau ada pecandu narkoba di dunia, hidupnya nyaman, ayam, adem, t e n t r a m di akhirat nanti. Tapi orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dapat, di akhirat dapat. Itu janji Allah pada Rasulullah, Rasul yang m e nyampaikan ke kita. Siapa yang durhaka di dunia dapat, di akhirat juga akan dapat azabnya. Kenapa? Ustaz, d Allah kok nggak adil? Masa di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi? Di dunia dapat. Lalu di akhirat, di dunia itu DP-nya. Nanti di akhirat akan dapat lagi tidak ada gunanya kau kaya mewah hebat tapi kau lukai ibumu maka akan berenang engkau dalam penderitaan sebagaimana meleleh air matanya. Insya Allah anak ibu bapa semua berbakti pada orang tua. Amin. Ya Rab kami. Selanjutnya yang ke yang ketiga yang ketiga Nabi Ibrahim アラヒサラム、ポニャバパ、ソオラン、ヤン、ソーラン、ジュアハッ、ボカニャンバーバーバ a バー、ah、a ーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバー a ーバ a r ー a m a n y a f i r ー u n バーバーバー a ーバーバー a ーバー a ーバーバーバーバ b バーバーバ a バーバーバーバ i バーバー a ーバーバーバーバーバー s ーバーバーバー a ーバーバーバー a ーバ a バーバーバーバーバー a ーバーバーバーバー a m バーバ a バーバー a ーバ a バーバーバーバーバーバーバーバ a バーバー パンゲランオムロコオムオマイラメラシャトオマイライブニャナビイブローヒムアレヒサラアパマナニャバパニャボレブランセクバパニャボジャハッバパニャボレナカルタピカロイソリハマシャアカラヒルソラアナナマニイブロヒム Tapi orang kita nggak pede pakai nama Nabi. Waktu lahir dikasih nama Ibrahim. Eh, di internet dicari nggak ketemu Ibrahim. Nama kamu siapa? Bram. Waduh. Yang sudah Ibrahim, ya Ibrahim aja. Dikasih nama waktu lahir. Namanya anaknya siapa? Muhammad Nuh.、No. Eh, dicari di Twitter. Noah. Gimana ini orang? Oleh sebab itu, nama itu adalah doa. Namanya baik-baik, insya Allah nasibnya juga baik. baik. Makanya nama yang paling baik itu nama yang dinisbatkan kepada Asma'ul Husna. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul g a f i r Abdul Wahab, Abdul Somad. <tik> Ada lagi nama yang bagus, namanya s o l e h Makanya kita selalu berdoa, r a b i Habliminas, s o l e h Maka anak itu pun dipanggil s o l e h Tapi orang yang soleh itu terpuji di sisi Allah maka disebut soleh mahmud. Orang selalu yang bilang, Robi hablimin assolehin. Waktu salam salam pertama untuk Nabi, Assalamu alaikum ayuhan. Nabi you warahmatullah wabarakatuh. Wassalamu alaihna wa alaihi wasallam. Assolehin yang diminta tu soleh. Makanya berilah nama anak soleh. Ini namanya solih, tapi kelakuannya toleh. Tolih lawan dari kata solih.、Ah, ini jadi ibu-ibu yang baik-baik. Wal baladu -baik. taibu i ya kerujun abatuhu biizni r a b i h i Tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman yang subur. Mana contoh tanah yang subur? Nanti i saya tunjuk ke tanca, ibu tersinggung. Mana tanah yang subur? Nih, Tanah yang subur keluar durian. keluar palem, keluar ibu-ibu yang warna-warni tanah yang subur mengeluarkan tanaman yang subur, masya Allah tapi tanah yang tandus yang dikeluarkannya adalah pohon kaktus bunganya n gak g harum kalau dicium hidung bengkak karena kena durinya tapi kalau harum bunga mawar semerba, k oh indahnya dikau bagaikan mawar yang harum semerba k イブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイ e イブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブイブ Tapi kalau bapaknya Nabi, istrinya nggak soleh, lahirlah anak namanya kan An. Bapaknya Nabi, tapi istri tidak soleh, lahir anak kan An. Apa kata Nabi? Siapa nama Nabi ya? Nabi Nuh, Nuh memanggil Ya bunaya, Oh Maisan, Ya bunaya irkam anak. サーウィー・イラ・ naik k e atas bukit yang bisa m e n y e l a m a t k a n dari air yang banjir bandang. tapi a k h i r n y a dia tenggelam juga. maka i n i g a r a g a r a apa? istri. Tempat menyemai benih tanaman yang baik, akan tumbuh yang baik. Maka ibu kalau punya anak laki-laki, mau menikahkan anak, jangan salah. Kamu sudah saya sekolah kan? S1, S2, S3, S-Cendol, S-Teller. Masalah istri bukan urusan saya, cari sendiri. Nggak bisa, Bu. Memangnya nanti kalau dia punya anak nggak baik pendidikannya, emangnya ibu nggak tahu? Ibu tetap. Makanya bagi yang anak laki-lakinya belum nikah, buat Tim fit and proper test Ketua Ustadz Soleh, Ustadz Solmen Tim Dari jauh, Ustadz s o l m a d Saya hanya melihat fotonya aja Gimana nih Ustadz, boleh? Oke,、okay, oke、okay. Jadi an Masalah Fit and proper test, isinya, kualitasnya Akan dites oleh Ustadz Solmen Begitu juga Dengan yang anak perempuan Mau nikah sama laki-laki Tes juga Yang pertama ditanya adalah din agama, karena kita ketika berdoa, Allahumma innanas aluka salamat. Din agamanya duluan, makanya orang dulu kalau datang calon mantunya, dia nanya agamanya apa. Sekarang pertanyaannya berubah, wani p i r Ini yang jadi masalah. マカパンダンラパダアガマニャ、カロアガマニャ、カオチャリ、ドニア、アカンブシンプル、ディカキム、タピカロ、ドニアニャ、カオチャリ、アガマ、ブルムトン、トカオダパ、マナチョン、トニア、ニラ、ソヘブルバイト、ヤンセダン、キタ、ブラダ、ディハラ、マンキニ、ドニア、カオチャリ、ブルムトン、トカオダパタ、アガマ、カオチャリ、ダパ、ドア、ドアニャ、カブルン、トゥ、ラン、ハブラ、ナ、ミナ、ソアリ、スタンジュン、アンガ。 e m p a Tapi t nanti jangan ketika pulang ada yang nanya Tadi yang ceramah siapa di rumah Ustaz Solmen? Siapa tuh Ustaz Pikun nanya-nanya mulu? <SILENCIO> Nama saya mudah n g i n g a t n y a Karena selalu dalam Quran Kul w a l a h u a'ad Allahu somat Ini orangnya <SILENCIO> Yang keempat Nabi Ibrahim Nabi Musa Nanya sama Allah Ya Allah Ya Antar kalau gua masuk surga sama siapa ya? Kata Allah, kamu akan masuk surga sama tukang jual daging Apa? <SILENCIO> kalau masuk surga sama u s t a d masuk akal Masuk surga sama pemimpin yang adil, oke、okay. Masuk surga sama tukang jual daging Nabi Musa penasaran, dia pergi ke pasar Dia telusuri alamatnya Waktu itu GPRS belum ada dia lihat oh itu tukang jual daging dia lihat penampilan dari jauh nggak meyakinkan kok bisa masuk surga sama dia ya tapi kita nggak boleh nilai orang dari casingnya yang penting signalnya untuk apa HP mantap S7 tapi Cina lalu kemudian ketika Nabi Musa mengikuti tukang jual daging ini Akhirnya sampai ke rumah Ternyata tukang jual daging itu tutup Kios warung dagingnya sore Selesai itu dia pulang ke rumah Dia potong daging Dia ternyata cep juga Berarti masih sadar Kalau bisa meluruskan Omongan saya, berarti sadar Tapi kalau sudah saya bilang cep, terserahlah ustad Mau cep, mau cep, memang gue pikirin Yang penting cepat selesai Tapi ketika dia masih bisa k r i t i k Itu berarti antena masih lurus Nah selesai dia masak sop Lalu dia suap ke mulut ibunya Mama makan mak. Selesai e maknya makan Maknya berdoa Ya Allah Masukkan anakku ke dalam surga Bersama Musa Orang masuk surga bukan karena amalnya Tapi karena doa ibu Pertanyaan Ibu pernah gak ngedoain anak Ya Allah Masukkan anakku ke dalam surga Bersama Ustaz d Solmen、nah. Belum Entar, sholat zuhur, doa Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga Bersama s a y i d i n a wa m a l a n a Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dia masuk surga ke dalam Ketika dia masuk ke dalam Kenapa aku masuk, ya Allah Tapi tentu dengan pendidikan yang baik Jangan dia minum kamput, minum t u a Dibiarin aja Mak, mau pergi sebentar ya ya pergilah nak engkau sudah kudoakan masuk surga s a n gitu maknanya tetap ada kemana pulang jam berapa dengan siapa jangan hanya doa tapi tetap ada pendidikan protect gak berhenti unlimited edition walaupun di hpnya dia gak buat nama mama ketika ibu miss call kebetulan hpnya tinggal ibu lihat loh security deh. n g gak apa-apa yang penting dia selamat dunia akhirat doakan, jangan pernah mendoakan dia yang buruk-buruk karena ibu itu mulutnya luar biasa kelanjutannya yang, ke? yang kelima perempuan walaupun omongannya salah dikabulkan Allah lu kok bisa begitu Pak Ustaz ada seorang laki-laki ahli ibadah namanya Juraij siapa namanya? Juraij di barat berubah menjadi George j u r a i c j u r a i c kerjanya ibadah aja ibadah, non stop, gak berhenti suatu ketika emaknya lewat j u r a i c diam dia karena dia mikir ibu atau Allah, Allah lebih u t a m a ibu pokoknya gak penting ya j u r a i c dia diam juga dia panggil ketika, ya j u r a i c Dia diam juga akhirnya emaknya gondol Terus apa kata ibunya Allahumma la tumitshu Hatta turihi wujuhal h mumisat Jangan kau matikan juret Sampai matanya melihat wanita tunasusila WTS PSK Ini kan gak mungkin terjadi Mana mungkin Ustadz ngelihat PSK Kecuali nonton metrotipu Dari mana dia bisa ngelihat Tapi ternyata mu'jizat k itu nyata, saudaraku. Apa yang terjadi? Tidak lama sesudah itu ada seorang perempuan. Kekenyangan. Ada perempuan, amin. Lalu dia ditangkap. Siapa yang mengamili kamu, hai perempuan nakal? Dia menjawab, j o s g j u r a h yang sudah melakukan ini. Akhirnya mereka datang ke tempat ibadah Juraiz Juraiz, ternyata kamu pura-pura saja menjadi ahli ibadah ya Ternyata kamu nakal Ternyata kebaikan muslama ini pencitraan Akhirnya rumah ibadahnya dihancurkan rata dengan tanah Dan dia akan dipancung Kata Juraiz, tunggu dulu bro Kalian jangan pancung aku Tunggu anak itu lahir Kita akan tanya anak itu a m い i n と マカアダアナ、ドア、ah、ヤン、ビサ、ah in ah、ビチャラ、ケティカマシケチル、パタマ、イサ、アレイサラム、ヤン、ケドア、アナ、ケチル、ヤン、ビトス、オレイジュライジュ、マカ、ビギトディア、ダパッモンボア、アナ、ケチル、ビチャラ、カナポニャカロ、マー、ウォア、ビアサ、モレカ、ブッシン、ポ、シュジュ、モモリア、ケン、ジュライジュライジュライジュライジュライジュライジュ、カミアカン、バン、ウマ、ムダリ、マス、ジャン、チュクタナ、アリア、セプティス、モーラ、アクハニア、イン、モンジュウカ、ビギトラ、カ、ボル、ニア、ドアイ。 Ibu jangan pernah mengatakan yang buruk Hei anak setan Memang dia jadi setan beneran Hei anak hantu Kalau marah Hei gubernur DKI Maka dia insya Allah akan jadi gubernur Dalam undangan itu kan ada terlampir Yang akan datang Pak Anies Baswedan Bang Haji Roma Beberapa teman ngirim saya foto Saya sangka tadi Pak Anies sudah datang Jadi gambar itu nampak Bang Roma Salaman dengan Pak Anies, lalu Bang Roman nanya Apakah engkau Ani? Bukan, aku Anies、hmm. Ada fotonya sih, Pak Saya tadi menduga sudah terlambat Uh, ini mereka u d a h foto-foto a n Ternyata tidak Itu artinya, jangan percaya Kepada Pak po Foto Nanti juga kalau ada yang nanya Sama saya, apakah engkau Solmen? Aku Solman Dah, yang keberapa nih? Keenam. Yang keenam. Hah? Ikhtilap nih NU sama Muhammadiyah. Hah? Itulah makanya Ustadz gak boleh pikun. Kalau Ustadznya pikun, jamaahnya error. Oke, kita yang keenam. Yang keenam adalah... Ketika seorang kata Nabi nanti kalau dia datang kesini Minta doa sama dia Karena doanya makbul Sahabat heran Oh kami yang perang sama Nabi kok Masa doanya yang makbul Pokoknya kalau dia datang kesini minta doa sama dia Doanya makbul Akhirnya sahabat penasaran Siapa sih orangnya Setelah dia datang baru mereka terkejut Ternyata dia adalah Uwais Al-Harni Yang datang dari Yaman selama hidup Tidak pernah ketemu Nabi Matanya gak pernah ngeliat Nabi Gak pernah perang dengan Nabi Tapi doanya dikabulkan Allah Kenapa? Karena dia merawat ibunya Sampai mati Maka kalau ada ibu Punya ibu、oh, Ibu kok punya ibu? ibu punya ibu i b, b, b, b, b u m <laughs> a サンパイマティマ、ワロプンコングアプナブンティボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボ u ボボボボボボボボ nggak pernah berhenti bububububububu ボボボボボ t ボボボボボボボ a ボボボボボボボボボボボボボボボ kenapa karena u ボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボ b u l makanya setiap ボボボボボボボボボボボボボ l i s kepada tuan habib fulan bin fulan harap berdoa kepada allah doa itu dikabulkan Allah karena lidah Habib tapi juga karena ada ibu-ibu yang merawat ibu-ibu lidahnya dikabulkan Allah dan kita n gak g tahu itu kita n gak g bisa lihat dari casing orang ada orang jilboknya panjang ngomongnya lembut di rumahnya ngomongnya nyelekit bu, puasa bu Loh, kamu kok maksa ibu, kamu puasa dulu waktu saya kecil dia paksa saya puasa sekarang saya balas puasa ya gak bisa Ibu, Ibu bisa puasa, Ibu. Bisa, puasa, Ma. Mama nggak bisa puasa? Nggak, sabar, Ma. Saya akan bayarkan fidya. Begitu orang tua kita. Jangan dipaksa. Orang tua saya paksa, Pak Ustadz. Sebagaimana dia dulu memperlakukan secara? Baru dia tahu sekarang saya. Ini anak durhaka. Yang paling hebat namanya durhaka. Di atas durhaka ada lagi, duralek. Nah, a a a m n y d maka Ibu kalau mau makbul doa. Ibu mau makbul doa? Maka rawatlah ibumu Rawatlah ibumu Nah selanjutnya yang ke Yang ke tujuh Yang ke tujuh ini adalah luar biasa Apa dia? Asma'ul h Usna Ibu hafal Asma'ul h Usna? Tidak ada Asma'ul h Usna Yang diambil untuk anggota tubuh laki-laki Biar j e n d e r a l Bintang tujuh Bintang tujuh kan obat sakit kepala, Pak Ustaz. Biar katekiai, kagak a d e tuh. Hah, rasa Betawi juga.、Say. Bahwa anggota tubuhnya diambil dari Asma'ul Husna. Tapi yang ketujuh ini ada. Siapa dia? Perempuan. Anar Rahman. Aku Rahman. s y a k a k t u r Rahim min ismi. Rahim diambil dari namaku. Rahim yang ada di kantong Mohon-mohon maaf Itu bukan dari bahasa Indonesia Ini rahim Itu diambil dari Asma'ul Husna Bismillahirrahmanirrahim、oh. Mirip n gak g kayak Ustaz t a r w i n <tik> Kalau n gak g mirip Nganggu k aja Untuk menyenangkan hati saya Bismillahirrahmanirrahim In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful <笑> Dengan 前 a m a Allah yang Maha p e n g a の i h lagi m man,、ah an an, uh、a の a Penyayang Apa maknanya? Sebagai mana sayangnya Rahman Begitulah sayangnya Rahim di dalam のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお a の a 前 t e 前のお前のお前のお前のお前 i お前のお前のお前のお前のお前のお Tapi kita belum pernah dengar berita bahwa ada anak janin mati terkontaminasi bakteri. Pernah? Kenapa? Karena dia dijaga oleh rahim. Bayangkan kalau nggak ada rahim di dalam. Di dalam ada ayam penyet, ayam patah, ayam m a t i ayam pop. Maka dia sudah bercampur dengan itu semua. Kalau enggak ada rahim di dalam, bayangkan lambung, usus besar, usus panjang, usus buntu, segala usus di dalam. Anak itu bercampur dengan sambal terasi di dalam. Maka dia dijaga oleh rahim. Tempat yang paling nyaman di dunia adalah rahim. Inilah yang paling diingin-inginkan oleh i b u Ikatan Bencong Internasional. Kalau masalah wajah bisa operasi plastik. ミス・ユニフェスのビチャンティーのリパイダープロンポン。タピー・ウント・ウォッド・てヘまノー・カウタ・ビザ・ソダラコ。マカニャケロいダプロンポン・デ a ポニー・サマ・ドクいー。イブ・ラヘムニャムストディボワン、カナアダ・オプラシキスタ。ナンティ・ラヘムニャアカン・ヒーラン。ジュニサイヤ・ブラヘムニャンヒーラン。シー・ボナンニス・バーパー・セニョン。アガン・ボティアバニャン。 オレスバウイトイブーヤンポニャラハイムジャガラハイムジャガラハイムジおガランサンペディアディコトリオレ、カンケルセフィック。ウスタカヤタウアジャプラポラタウアジャガディア、カナディアアカンディビンタプタングジャワーダンマノシア Hanya ada satu asmaul husna diambil dari akar katanya. s i a p a yang menyambung tali silaturahim maka aku sambung hubungan dengan dia. Makanya disebut dengan silaturahim. Kajian di tediaman kita u s t a z Solmed setiap hari. サラマレコミボ、サラマレコミボ、エトングアブナル、シャラタジュイ、タニアウスダダルウィン、アサラモアレコム、カナガアダホークワウディシトウ、カシュアサラモアレコム、アトオアト、アサラモアレコム、ジャマンスモアディパンジャン。 アカニャプラジャータジュ o ッアハ a d リラ、タウスタサメン、マンアデ a ル a ン、ウスタッダリリオウスタッダリパプ n ーパ、eh, t ワー n ウスタッアダ、キランパプ a コテ a t アン n ダ、タッチラマアダヤンコーリー、マニアカンギター。アニスマアマ a アンアンプテ t ナディシトゥラ、カムリア nyambung, lengket, erat, rapat, dekat. Rahim rahim. Saya masuk ke rahim ibu saya. Ibu masuk ke rahim ibu, ibu, ibunya, ibu-ibu, ibu-ibu sekalian. Lalu kita terpisah oleh rahim yang banyak. Kebetulan ibu masuk ke rahimnya orang Jawa. Begitu lahir, jenengnya siapa? Juminten. Kebetulan bapak masuk ke rahim orang Minangkabau. Begitu lahir jadi orang Padang. Sia namo kau orang awal, pak. e b e t u l a n masuk rahim ke dalam rahim orang Tapanuli Selatan. Jadi orang m a n d a i l i n g マーガリン、オロマスデイ。トゥブトゥランマスウクラヘム、オラン、オストラリア。ウォー、アマイゼンウェルカムトゥーウォー。マサーラ a キ ita マスウクラヘムシアパー、イトゥブクアン、ウォルシ a ン、キ ita、イトゥウ a ルシャン、オラスブハナー、ウ u ー。a n k itanga パナービサ a クエス。キャ a ビサー、ガパナーマライカッタタンバワカッタス、e ーティプル・チョイス。ア、アフリカ。 B. Asia C. Australia Kalau pengen saya maunya ya paling gak kayak David Beckham lah Mata biru, hidung mancung, rambut piram Siapa yang mau p c pendek, hitam, hidup lagi Oleh sebab itu syukuri saja nikmat Allah ini Ada hikmah dibalik itu Tapi yang jelas sambung silatuh r a i m Rahim. Setiap Sabtu awal bulan empat d Datang, duduk, diam, dengar Ngantuk-ngantuk dikit Diampuni Allah SWT <tik> Karena biasa Ustaz ngajak Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya w e s ngantuknya hilang n g Gak hilang juga, cuci muka Airnya mana? Tuh Lanjut lagi, yang keberapa?、Ha? Yang kedelapan, perempuan itu menjadi masuk surga karena menutup aurat.、Ha? Nah, yang dia u z z l j a n a h gak masuk surga, dayus. D, pakai D, bukan G. Dayus, kalau gayus,、ayo. hari gini n g gak bayar pajak apa kata gayus. Yang nggak masuk surga itu dayus. Sahabat nanya madayus ya Rasulullah. Dayus itu siapa ya Rasulullah? Allah i y u k i r rusu a l a ahlihi membiarkan perempuan tidak menutup aurat. n a k ke ibu menjadi penentu suami ibu masuk surga apa enggak? Ibu ingin suaminya masuk surga? Ibu pengen anaknya masuk surga? Penentunya adalah ibu, anak perempuan. Saya senang bukan main. Dari depan pintu sampai ujung sampai ke dalam. Ngelihat semuanya menutup aurat. Dari ujung sana sampai ujung sini jilbabnya panjang. Padahal ini DKI. Ibu kota negara. Katanya metropolitan. Saya nggak ngebayangin nih semua nutup aurat. Bayangan saya seperti di sinetron-sinetron. Di sinetron kami kan di daerah nggak tahu Jakarta. Tahunya di sinetron itu orang pakai baju minimalis. Ada dulu pasang bendera setengah tiang, erok、eh、setengah tiang.、Sekarang. Ada model baju dari Inggris namanya You Can See, You Kamu, Can Bisa, See Nge liat. You Can See Kamu bisa ngeliat ketiak bini saya. Tapi ternyata begitu sampai di majelis, masya Allah, Ar-Raudatul Mahmudah. r a u d o h、ah、artinya taman dan ciri dari taman itu karpetnya hijau ciri taman Raudah hijau Alhamdulillah sampai ke dinding hijau lalu kami yang disini Pak o s t a d masih dalam taman Raudah Ar-Raudah、ah, Taman yang terpuji oleh sebab itu maka datang jaga tutup aurat tanpa ditulis Allah yang menulis Kawasan wajib b e r b u s a n a muslimah tapi ini gak ditulis orang langsung datang ada juga perempuan sekarang pakai jilbab tapi namanya hijab hijabers b m a n tapi t a p ada model hijab namanya hijab pasrah tapi tak rela、uh, gimana tuh Ustadz belakang pasrah depan gak rela、ah, adik pergi dulu ya itu namanya hijab pasrah tapi tak rela ada lagi model hijab namanya hijab sakratul maun Jadi ada kain panjang, itu dililit ke atas, lilit, lilit, lilit, s a m p a i di leher. Terus k u makan. Dia yang makan, kita yang khawatir. Tadi saya diajak sama Ustadz Solmet, Ustadz, ntar jangan sampai nggak makan di sini. Saya jawab, insya Allah. Kenapa saya mau? Karena saya lihat nggak ada yang mengkhawatirkan. <No. S 2> マシャオ サ、er、<Buck> ラモンカウラムラブルラインルライム Perempuan sekarang ada yang bela Namanya apa? Komisi Pembela perempuan Kami ini gak ada Maka tolong、uh, Ustadz s a l m e t usulkan ke gubernur Supaya dibuatkan komisi pembela laki-laki Sudah banyak betul laki-laki ini teraniaya Di kantor ditekan atasan Di jalan ditangkap polisi Di rumah ditekan istri Akhirnya stres, strok, mati サイアバルカリニジャーマ、パダムスティンヤセグロギニ、デパンウサツオメトロギニアパー、サイアラサンヤプロマジャーナサラサスドラマ、バルトムダンバルトマン、ウサタジャンケペディアン、カナバパイブー、ハティニャ、トゥーカー、ハティ、トちーカー、ナマニャ、オープンハッツ。 Berapa banyak orang buka open house Rumah terbuka Hati tertutup Dibuka open house Idul Fitri Ayam, panggang, ikan, g u l a i Semua Tapi orang gak mau datang Kenapa? Hatimu tertutup mas Maka bukalah hati Buka hati Jangan buka jilba Buka b hati Kepala tetap kau tutup Tapi hati terbuka Selanjutnya yang ke? Sembilan Yang ke sembilan itu adalah はい ピカロディアンビルボーラ、uh, のバティディーパーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバー recessed iPhone マンタザワジ e ケティカディアメ a カイブスカリアバウライマネサン b e マカネサウォランスウォミアカンブルカタカパディエスティニアオディカオポニャンポンナイマ a a パギセブンタリアパジャンアナマラマヤセティナ i マンコウ a ャナアコ a ワ c ィルカロコ e ギラマアコアカンチャリスティ a イアンライエ itu maka jagalah setengah iman ini dengan baik insya Allah, Allah. dulu yang lajang-lajang yang masih belum menikah yang masih bujangan ketika dia sholat sendiri ngadap ke arah kiblat mana kiblat nih usoli bagi yang NU usoli sunnat a tahajud rokaitaini lillahitahala yang NU yang muhammadiyah enggak pakai usoli Niat saja dalam hati Tapi setelah dia menikah Maka imannya sudah sempurna Karena dia sudah punya mak Bukan mak-mak Akhirnya dia lah yang akan membangunkan istrinya di tengah malam Dia ambil air Dia siramkan ke wajah istrinya Bangun! Itu kalau nikahnya u d a h 20 tahun Tapi kalau yang baru 2 bulan、oh. Wake up, my honey Wake up, my darling Masya Allah Apa judul kita malam ini, Kanda? Di bawah mihrab cinta Bentangnya sajadah Oh, bentang sajadah Istri di belakang, suami depan Majulah, Kanda Baiklah Memang dulu banyak yang datang ke rumah Ingin meminangku Ada yang datang naik pajero spot r Kutola! k マジュラクルパンビビッ、ベベッ、ボボン。え、ah ah、そんなことサバンマジュラクルパンマジュラシーマンタリクルパン。 Aku ekbar, Sampai salam gak bunyi Loh, Ini kan imam sholat tahajud Itu bunyi apa gak bunyi Ketahuan gak pernah tahajud sama s u a m i Ketahuan Sholat tahajud bunyi bu. Lihat sholat tahajud di masjidil Arab Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrohim Bunyi tahajud Selesai sholat istrinya nanya Mas kok n gak g bunyi kata suaminya bersyukurlah Adinda kebetulan engkau dapat imam silent hanya bergetar-getar aja dikit Allahu Akbar ibu jangan nuntut macem-macem dia sudah mau bangun malam tahajud sudah alhamdulillah jangan itulah aku menyesal nikah sama kamu kenapa n gak g kore internasional yang dari medan itu kemarin Point <笑> solat <笑> z ことです。 Kalau mau jadi imam, jangan langsung sholat subuh Walaupun dua rakaat, tapi kunutnya panjang Naka langsung sholat zuhur Yang laki-laki mau latihan imam, langsung jadi sholat zuhur Allahu Akbar Modalnya Allah a j、nah, a Masalah bacaannya siapa yang tahu? Orang nggak bersuara kok Nah, kalau doa belum hafal Maka pakai mazhab yang doanya nggak kuat, bapak ibu sekalian. Kebetulan saya jadi imam, kita pakai mazhab yang doanya nggak kuat. <tik> tapi kalau sudah hafal, tapi agak kurang-kurang lancar, boleh cepat nggak apa-apa. Allah semoga mau, mau, mau. Pok mau mau mau lu sekarang soalnya banyak banjir, acara sambar petir, angin puting beliung. Setelah doanya hafal baru. grandeur、ah、a どうしたらいいの ibu-ibu mesti siap nerima resiko、oh. berani hidup berani nerima resiko life is take risk hidup adalah berani nerima resiko resiko cantik adalah jelek resiko jelek, jelek mati <laughs> Perempuan itu seperti bunga Bunga itu akan kembang Setelah kembang harum sumerba k Setelah itu layu, mati Maka ibu-ibu yang sudah layu Jangan memaksakan diri untuk tidak layu Satu-satunya bunga yang tidak layu Cuma satu, bunga plastik Sekarang banyak perempuan ingin tidak layu-layu Akhirnya pipi plastik Dagu plastik Udah jelas dagu orang Indonesia pendek Mau dagu Jodha Akbar Akhirnya di b e l a h tengah Oh cut brai Hidung panjang Itu yang plastik cuma n bertahan Paling lama dua tahun Setelah itu Maka dia tidak menyatu dengan kulit Karena dia silikon plastik Akhirnya m i s a Hidung panjang, dagu panjang Tinggal ambil sapu lidi ikut main film Harry Potter. Sekarang orang semuanya cantik luar biasa, tapi semuanya plastik. Sampai alis mata plastik, lentik bukan main. Oh, ketika ada bakar sampah lain. Ini jangan sampai ada plastik diat. Maka suami mesti tegar mengatakan. はい、イスティッかバゲマナポンカアダアンモ、アクトタクメニマムアパアダニア、カナヤンポンティインナビューティー、キチャンティー、カンダリダーラム、ポントアパワジャムポティー、タピタインチ、アヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨ Yang d i s e n y u m i n orang kita. Ketika dilihat di kaca, waru. Sebelah biru, sebelah hijau. a s t a g a Kata orang Melayu, perempuan yang cantik itu luar biasa. Rambutnya terurang, terurai bak mayang merekah. Mayang merekah, Pak Ustaz. d Mayang terurai rambutnya. Itu ada mayang p a l e m terurai. Tapi itu yang sudah rontok. アリスマタムバスモトブルエリン、ビビルムバスモトブルエリン、ビビルりバスモトブルエリン、ビビルムバスモトブルエリン、ビビルムバスモトブルエリン、ビビルムバスモトブルエリン、ビビルムバスモトブルエリン、ビビルムバスモトブルエリン、ビビルムバスモトブルエリン、ビビルムバスモトブル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 jangan potong, eh ini Ustadz Somad, mohon maaf ya, cuman dikit doang, tapi tangan udah gemeteran, akhirnya salah potong, eh habis, waduh gimana nih, gak mungkin satu, gak mungkin pergi kondangan sebelah, emang gaya k apa, d a dikorbozer, akhirnya dipotong dua-dua, hilang, wah gimana nih, teman dah bolak-balik miskol, gimana j a n g rangkatnya merapa, Akhirnya untung ada terlihat whiteboard Ada spidol Alhamdulillah ha, Selamat i Ya jadi kita berangkat Kami udah nunggu depan Oke、okay, I'm coming Berangkat sampai di tempat Pesta walimah hatika Makan u a daging rendang Panas asih mati、uh, Panas n Rontok keringat Panas sekarang ya Iya uh. Uh. サイヤスウダチラマンサーとジャンプ。 sesuai yang tertulis di botol aqua 600 mililiter ini nggak sampai satu jam setengah jam ngomong saya banyak yang tidak berkenan di hati para akhbari para ulama para ibu bapak saya mohon maaf masya allah habibuna nabil Masya Allah, barakallah fiqom. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Akulah kaulihaza astagfirullahaladzim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah,